Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali saya Taufik Laham hadir untuk anda hari ini Senin 8 Juni 2009 14 Jum'adil akhir 1430 Hijriah Nah resumber kita Ustaz Haji Muhammad Bukhari Muslim LCMA Kita akan membahas Bahagiakah kita di dunia Tapi juga apakah kita akan bahagia di akhirat Nah bagaimana kriteria bahagia di dunia menurut Islam Begitu Ustaz ya Baik, dengan Ustaz Haji Muhammad Bukhari Muslim LCMA Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, Mustafiq sehat, Alhamdulillah. kita ketemu lagi <laughs> Habis hujan <laughs> Betul Dingin-dingin sedikit ini Alhamdulillah, Allah memberikan berkah pada hari ini Karena sudah beberapa hari terakhir ini panasnya bukan main Iya ya, betul-betul Mudah-mudahan ini bisa menyejukkan hati sahabat USFM Amin, dan bisa menjadi ketenangan baik lahir maupun batin ya Amin, amin ya. Baik Ustaz, tema kita sore ini adalah uh, Bagaimana kriteria umat muslim uh, bahagia di dunia yang bagaimana Menurut yeah. Islam yeah. Baik, silakan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Amma ba'du Fala haula wala quwata illa billahil alihil azim. Sahabat-sahabat Ras FM yang dirahmati Allah. Pada sore yang mendung ini, marilah kita meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Karena beberapa hari penuh dengan panas. Hari ini kita Jakarta bahkan tadi ada teman saya dari Bekasi mengatakan hujan sangat lebat mudah-mudahan hujan yang merata di Jabutabek ini mm. merupakan rahmat dari Amin. Allah Subhanahuwataala. Amin. Uh, saya pernah ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita jika suatu ketika kita diturunkan hujan oleh Allah mm. maka hendaklah kita berdoa. Di awal hujan itu hmm. Allahumma ja'alni Sayyiban nafian Ya Allah jadikanlah hujan Yang kau turunkan ini Sebagai hujan yang membawa berkah Dan membawa manfaat hmm. Maka dari itu sahabat-sahabat RAS FM Janganlah lupa seandainya turun hujan Tidaklah kita lupa Untuk berdoa itu Kalau kita tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab Ya kita dengan berdoa apa yang kita bisa Gunakan bahasa kita sehari-hari Ya Allah, mudah-mudahan kau jadikan hujan ini hujan yang membawa rahmat, membawa manfaat. Bukan hujan yang membawa adab. Sahabat-sahabat mm -hmm. Rasa FM yang dirahmati Allah. Pada kesempatan hari ini, kita akan membicarakan eh, sebuah tema yang sangat menarik bagi seluruh manusia. Karena apa? Tidak lain orang hidup ini pasti ingin mencapai kebahagiaan. Mm -hmm. Kebahagiaan itu bisa kebahagiaan di dunia. Mm -hmm. Bisa kebahagiaan di akhirat. Robbana atina fit dunia hasanah. Ya. Ya. Makanya doa kita mesti. <laughs> Robbana Adina fit dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adha banal. Itu. Doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW ya doa itu dan hampir semua umat Muslim hafal itu. Iya rata-rata kan, doa. bahkan kata orang Jawa itu adalah disebut doa sapu jagat kata ya, orang. Ya. Iya itu karena menyapu seluruh alam raya. <laughs> iya ingin meng ingin menggapai mendapatkan kebahagiaan di dunia, yaitu Rabbana atina, fit dunya, hasana. Ya Allah berikanlah kepada kami kehidupan dunia ini yang hasanah ya, baik. Yang baik hmm, hmm. Ya tentunya kan itu sangat luas sekali hmm. Segalanya baik hmm. Duitnya baik Kehidupannya baik Kerjaannya ya, baik. baik Keluarganya baik Anak-anaknya baik rezekinya juga baik Semuanya baik hmm. Akhirat juga demikian hmm. Wa fil akhirati hasanah Wa kina ada benar ini yang sering kita baca sahabat-sahabat. Untuk itu marilah kita coba membahas sedikit waktu yang sedikit sempit ini kita gunakan untuk membaca beberapa asar, beberapa riwayat yang menjelaskan apa sebetulnya kriteria Islam yang disebut orang yang mendapatkan atau bisa dijuluki bahagia di dunia itu seperti apa. Sahabat-sahabat FM yang dirahmati Allah. Riwayat beberapa riwayat disebutkan. Salah satunya adalah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah seolah satu salah satu seorang yang pernah didoakan oleh Rasulullah. Allah mafakihu fikin wa alimhu takwil ya Allah berikanlah kepada ibnu Abbas itu kefahaman agama yang yang sangat luar biasa dan ajari tentang takwil tentang tafsir makanya ada tafsir ibnu Abbas karena kedalaman ilmu beliau karena didoakan oleh Rasulullah SAW bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan Imam ibnu Abbas ini sudah hafal Al-Quran pada umur sembilan tahun dan bahkan beliau itu menjadi imam pada umur sembilan tahun. Subhanallah, begitu hebatnya imam ibnu Abbas ini. Oleh karena itu riwayat ini ibnu Abbas menceritakan bahwasannya pertanyaan kita tadi, bisa kita lihat dari jawaban imam ibnu Abbas atau ungkapan dari imam ibnu Abbas ini, yaitu sering kita bertanya apa sih? Kriteria orang yang mendapatkan kedudukan atau bahagia di dunia itu seperti apa? Mm -hmm. Apakah kita karena kata Mas Tafuk tadi duitnya banyak? Mm -hmm. Rumahnya tidak cukup satu, megah semua sepuluh. Mm -hmm. Punya vila di puncak, punya istana, punya mobil mewah semua tidak hanya satu. Setiap anaknya istrinya punya mobil. Kemudian punya deposito yang banyak. Apakah seperti itu yang dikatakan bahagia, sukses? Seperti apa sih yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya ini? Sahabat-sahabat Rasulullah yang dirahmati Allah. Menurut Imam Ibnu Abbas, kriteria pertama orang yang disebut berbahagia di dunia atau dia itu mencapai kebahagiaan sempurna di dunia kriteria pertama adalah seseorang yang memiliki hatinya bersyukur atau yang disebut kalbun syakir sahabat-sahabat ras -sahabat FM orang yang hatinya syakir itu sering disebut dalam ulam oleh ulama-ulama tasawuf yang disebut kanaah hmm, yang ini. menerima dia diberi rezeki oleh Allah sukupnya dia senantiasa bersyukur kalau bak, orang jawa bilang nerimo ya nerimo hmm, hmm. nerimo eng pandu oh. mas <laughs> tuf ini yang disebut kriteria pertama hmm. orang yang mendapatkan Kebahagiaan di dunia. Mm -hmm. Karena apa? Kunci orang bahagia itu adalah di hati. Bukan di badan. Badan atau jasad itu hanya salah satu wasilah untuk mendapatkan media, untuk mendapatkan kebahagiaan hati. Lihatlah, kadang orangnya sehat, tinggi, tidak pu punya sakit. Tetapi Masya Allah hatinya kurang terus. Apakah itu disebut bahagia? Ada orang yang kerjaannya itu su kayaknya susah banget. Mungkin narek beca, di beca nggak ada Jakarta. Mungkin ngambil sampah, pemulung. Mungkin tukang pembersih sapu jalanan. Tetapi hatinya begitu kona'ah. Begitu menerima, sehingga dia begitu tenangnya hidupnya. Maka kriteria yang paling utama dan yang pertama, Orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia adalah, Yang kolbuhu syakir, Yang hatinya senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala Sudahkah kita demikian sahabat-sahabat RAS FM? Berapapun yang diterima oleh kita, Apakah kita sebagai seorang direktur, apakah kita sebagai seorang komisaris, atau apakah kita hanya seorang pembantu atau pelayan atau buruh, sudahkah kita merasa bersyukur, merasa cukup dengan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini yang pertama, sahabat-sahabat Ras FM. Maka dari itu sering sekali orang itu diberi ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berupa banyaknya rizki atau banyaknya kenikmatan Maka jika orang tersebut terus bersyukur kehadirat Allah Terus mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Maka Allah akan menguji menambahnya. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala. La insyaqartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur pasti akan ditambah. Tambahan ini bisa sebagai ujian apakah dia mau tetap bersyukur. Atau justru malah berhenti. Ah Sudah cukup ini saya. Kan begitu. Kadang-kadang kalau kita sudah enak, mapan, sudah. Sholatnya berkurang Yang dulunya rajin sholat jamaah sekarang tidak Karena sibuk dengan yang lain-lain tadi Yang dulunya ah, mau silaturahim ke saudara-saudaranya gara-gara sudah naik jabatannya Tidak sempat lagi berkunjung dan tidak sempat menelpon itu kadang-kadang ujian bahwa kita ini diuji, dinaikkan rezeki kita, dan kita kadang-kadang lupa untuk meningkatkan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sekali lagi sahabat-sahabat RAS FM, kemungkinan itu adalah sebuah ujian ketika kenikmatan kita ini bertambah. Maka jangan lupa kriteria orang yang Memiliki kebahagiaan yang hakiki di dunia adalah yang hatinya mau bersyukur Semakin dia mendapatkan rezeki banyak Semakin dia bersyukur Semakin tambah lagi Semakin bersyukur lagi Semakin tinggi lagi Semakin bertambah bersyukur Itu yang dikehendaki oleh Allah SWT nah, Nanti kita akan bahas tentang syukur sendiri Tapi ini kriteria yang pertama adalah tentang Kona'ah hatinya Seberapapun yang ada di depannya Dia syukuri Tidak seperti tadi nih Mas Tafik yang diceritakan 25 juta kurang 15 juta kurang 100 juta juga kurang Orang itu Kan alha kumut takathur Hatta zulutumul makabir Akan numpuk-numpuk harta orang itu Sampai kapan? Sampai mati Hatta zulutumul makabir Sampai Mati sudah, baru berhenti Nafsu itu, tapi sekali lagi Orang kriteria yang berbahagia Dia itu senantiasa Mengkondisikan hatinya untuk bersyukur Kehadirat Allah, hari ini makan Tempe, Alhamdulillah Besok, kemarin ya Kemarin makan ikan, Alhamdulillah syukur Yang penting hatinya ini gak pernah Namanya Kalau urusan dunia itu gak boleh Kata Rasulullah melihat orang lain yang diatasnya Kalau urusan ilmu Lihatlah orang yang diatasnya Karena kalau urusan dunia Kita melihat tetangga kita yang lebih kaya Pasti menambahkan keirian Dan tidak menjadikan kita menjadi orang yang bersyukur Wal Ini yang pertama Kemudian yang kedua Yang disebut oleh Imam Ibnu Abbas Orang yang mempunyai kriteria mendapatkan Atau mencapai kebahagiaan Di dunia yang hakiki adalah yang dia memiliki istri atau suami yang salihah Pasangan hidup yang baik Pasangan hidup yang saleh atau salihah Ini yang kedua Kenapa ini sebagai kedua? Kemungkinan adalah orang ini sudah beristri atau sudah bersuami Karena apa? Orang yang belum menikah itu kan belum sempurna agamanya. Hmm. Iya kan? Yeah. Berarti kenipatan dunianya belum sempurna. Hmm. Tentunya orang bagian dari kebahagiaan dunia itu apabila sudah memiliki pasangan dan pasanganannya itu adalah pasangan yang saliha. Hmm. Ketika suami memberikan istri belanja satu juta, alhamdulillah sebulan. Ada yang ngasih 10 juta sebulan Alhamdulillah Yang ngasih 25 juta Alhamdulillah Yang dikasih sebulan 2 juta pun juga harus Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jangan enggak dikasih pun Alhamdulillah mm -hmm. Tapi boleh nuntut <laughs> <gitu>. Karena sebagai kewajiban Wajiban seorang, seorang suami ini, Bilang e, Ayah Mas Atau apa gitu mm -hmm. Mana ini belanjanya ini nah, Boleh Sebagai yeah. seorang istri boleh nuntut mm -hmm. Tetapi Eh, Sahabat-sahabat Rasef M Ada sebuah kisah menarik Kita Ketika itu ada seorang perempuan Dia seo mempunyai seorang suami yang bekerjanya berdagang Setiap pagi Sang istri ini eh, Mengantarkan suaminya untuk berangkat berdagang ke depan pintu Apa yang diungkapkan oleh sang istri? Wahai suamiku saya dan anak-anakmu ini kuat menahan lapar Tetapi Saya dan anak-anakmu ini Tidak kuat menahan api neraka Apa maksudnya? Pesan kepada suami agar kalau pulang bawa duit yang halal yeah. Kalau tidak punya duit yang halal lebih baik gak usah bawa Karena dia masih kuat menahan lapar tetapi kalau sang suami pulang bawa duit yang haram... ...mereka enggak sanggup untuk nanti disiksa di neraka. Mm -hmm. Karena mereka makan dari yang haram. Mm -hmm. Subhanallah ucapan seorang istri ini. Adakah saat ini yang mau mengutapkan ke suaminya seperti ini? Satu juta satu. Juta satu. satu juta kalau ada. Tapi. Bukan, seribu, bukan seribu satu. Tapi Masya satu Allah. Satu, ya. Ini bagian dari kalau seseorang ini suami... Memiliki istri yang salehah itu bagian dari kehidupan yang bahagia di dunia. Mm -hmm. Karena tadi disebutkan Mustafir di awalnya banyak orang duitnya banyak, tetapi istrinya nggak salehah kurang mm -hmm. terus. Mm -hmm. Ini bagian yang tidak bahagia. Karena apa? Bengong suaminya kok banyak tuntutannya. Mm -hmm. Begitu sebaliknya mungkin istrinya itu saleha, suaminya enggak baik, main tangan, main pukul, enggak pernah kasih nafkah, tapi istrinya mungkin kaya dinafkain suaminya, dikasih rizki suaminya oleh istrinya. Ini yang istri yang salihah. masya Allah. Begitu indahnya kalau suami istri itu salihah. Mungkin suaminya naudzubillah jelek. Hitam. Atau jelek lah begitu. Pendek atau jelek. Kebetulan istrinya cantik banget. Tapi istrinya sangat sabar. Suaminya bersyukur sekali karena istrinya cantik. Sama-sama menjadi soleh dan soleha. Ini sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan harta. Ini kriteria yang kedua. Maka... Kita harus capai ini sebaik-baiknya Yang pertama harus kita bersyukur hati kita ah. Yang kedua Berusahalah kalau kita sebagai suami Jadilah suami yang saleh Kalau kita menjadi istri Hendaklah kita menjadi istri yang saleh Masya Allah Kalau kehidupan ini seperti itu Begitu indahnya Begitu menariknya Dan begitu bahagianya kita ini Kemudian sahabat-sahabat RAS FM yang dirahmati Allah. Kriteria ketiga. Orang yang mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia adalah. Al-auladun al-abrar. Orang yang memiliki anak-anak yang baik. Anak-anak yang salehah. Yang saleh dan shaleha. Yang tadi istrinya sudah baik, suaminya sudah baik. Yang ketiga ini mungkin istrinya baik. Suaminya baik tapi belum punya anak. Mm -hmm. Itu enggak, bu, belum dikatakan kebahagiaannya sempurna. Iya. Yeah. Iya kan? Kekayaan ada. Mungkin bersyukur mm -mm. sudah, masya Allah secukupnya, rizkinya 1 juta sebulan, alhamdulillah, 100 juta, alhamdulillah. Istrinya enggak macem-macem, suaminya juga enggak macem-macem, bersyukur alhamdulillah. Mm -hmm. Namun belum punya anak. Lebih lengkap lagi kalau sudah bersyukur hatinya punya pasangan yang saleh saleha. Mempunyai anak dan anak ini anak yang soleh dan solihah juga. Dunia Ka akhirat itu. Karena iya kadang-kadang orang tuanya baik bersyukur istrinya baik suaminya baik punya anak anaknya enggak baik. Nah untuk bilamisalik mereka itu sudah bagian dari bukan kebahagiaan dunia itu masih belum sempurna. Kerana apa mungkin saja anaknya enggak bisin duitnya orang tua. Nyusahin orang tua. Enggak pernah baik sama orang tua. Enggak menghormati orang tua. Enggak punya akhlak yang baik kepada orang tua. Yang ada adalah nyalahin orang tua terus. Dikit-dikit orang tuanya yang salah. Sampai orang tuanya enggak bisa ngapa-ngapain duitnya habis. Ini yang bukan... Kebahagiaan yang sempurna Tetapi kebahagiaannya sempurna Anaknya baik Sekolahnya pintar-pintar Akhlaknya bagus-bagus Menghormat kepada orang tua Kalau disuruh Tidak pernah menolak Tidak pernah nyakitin orang tua Ini bagian kriteria Kebahagiaan yang sempurna di dunia Jadi memiliki Anak yang saleh Maka dari itu sahabat-sahabat Rasa FM. Ada sebuah hadis diceritakan. Dahulu ada seorang pemuda. Zaman Rasulullah ada seorang pemuda. Yang dia itu sampai pundaknya lecet-lecet. Ketika itu tawaf. Bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bertanya. Wahai fulan. Kenapa pundak kamu kelihatan lecet-lecet? Kemudian sang pemuda ini menjawab Wahai Rasulullah Apakah saya termasuk anak yang baik Saya ini menggendong ibu saya yang sudah tidak bisa apa-apa Saya gendong terus kecuali kalau beliau sedang istirahat Sedang sholat atau sedang ke belakang Selain itu saya gendong terus Tawaf juga saya gendong. Apapun saya gendong ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kau termasuk anak yang soleh. Tapi diingatkan oleh Rasulullah. Namun ingat, wahai anak muda. Kebaikan kamu seperti itu. Itu belum cukup untuk membalas kebaikan orang tuamu kepada engkau. Subhanallah. Bayangkan seorang anak muda gendong seberapa tahun lamanya. Itu kata Rasulullah masih belum cukup. Tapi Anda sudah dianggap anak saleh. Mm -hmm. Anak yang baik. Tapi kebaikan kamu itu belum setimpal dengan apa yang diberikan oleh orang tuamu. Masya Allah. Begitu hebatnya orang tua. Makanya jangan merasa kita ini sering mengirim misalnya orang tua ngirim duit, ngirim apa? Belum cukup. Seberapapun miliaran apapun yang kita balas, mungkin kita hitung sebagai pembalasan budi kepada orang tua kita rasah masih belum cukup. Kasih sayang seorang ibu itu tidak ada batasnya. Coba bayangin seorang ibu mau menetein anaknya. Padahal sang ibu tidak tahu apakah anaknya nanti jadi baik atau tidak baik. Apakah anak ini berbakti atau tidak, balas budi atau tidak. Itu masih mau netekin. Ini yang mau netekin. Kalau beli susu, ya beliin susu. Walaupun anaknya sakit, ditungguin. Siang malam. Subhanallah. Bayangkan kalau sang ibu gak pernah tahu jelas anaknya nanti baik atau tidak. Berbakti atau tidak. Atau masih berlangsung lama atau tidak. Tapi mau mas Yusuf. Itu karena ada harapan seorang ibu. Inilah yang tidak bisa dibeli oleh sang anak. Masya Allah. Masya Allah. Maka dari itu sahabat saudara FM, Kita kalau ingin mendapatkan kebahagiaan yang sempurna di dunia. Kita harus mencetak, mendidik anak-anak kita ini yang saleh dan soleha. Kriteria yang ketiga ini sangat penting saat ini. Karena begitu banyak anak-anak kita saat ini yang tidak mengerti akhlak kepada orang tua. Mereka jarang berkunjung misalnya mencium tangan orang tua. Sudah jarang sekali. Atau mungkin hanya mencium saja tapi tidak ada penghormatan. Ciumnya hanya simbolik. Itu yang sekarang banyak. Makanya kriteria yang ketiga ini menurut Ibu Abbas adalah. Orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia adalah. Orang yang memiliki anak-anak yang saleh dan soleha. Yang keempat adalah. Orang yang dikatakan memiliki kebahagiaan sempurna di dunia. Apabila dia tinggal di lingkungan yang. Kondusif untuk iman dia. Mm -hmm. Yang disebut albi biat salihah. Dia memiliki tetangga yang mendukung untuk keimanannya. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Karena mungkin rizkinya cukup. Dia bersyukur. Punya istri baik. Punya anak baik. Tapi tinggalnya di sebuah komplek yang tidak sama sekali mendukung untuk beribadah kepada Allah mm -hmm. itu bukan kenikmatan dia sengsara mm -hmm. banyak saat ini sahabat-sahabat Ras FM orang yang hatinya itu bertentangan dengan pekerjaannya dia bekerja mungkin di sebuah instansi di sebuah perusahaan yang dia tuh nggak nggak nggak enjoy di situ tapi ya karena Karena tuntutan, dia punya tanggungan istri dan anak-anak. Mungkin gajinya cukup besar. Cukuplah untuk istri dan anak-anaknya untuk kehidupan di Jakarta lebih-lebih lah. Dia punya tabungan, anaknya juga baik, istrinya juga baik. Ini banyak sekali saya sering dikeluhkan seperti itu. Dan itu belum dikatakan kebahagiaan sempurna di dunia itu. Karena lingkungannya mungkin dia tidak enjoy, tidak enak. Maka dari itu, sahabat sahabat FM, berusaha kita mencari sebuah lingkungan yang untuk mendukung, memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena apa? Keimanan ini bisa terkikis habis oleh lingkungan yang tidak kondusif. Misalnya, kalau seorang pemuda pergaulannya bebas, dia hidup di hidup dari uh, klub ke klub mitna gitu apakah bisa dia yakin menjamin imannya akan bertambah hmm. saya yakin tidak karena lingkungannya tidak baik untuk menanam keimanan untuk menumbuhkan keimanan nah, itu yang keempat hmm. kemudian yang kelima adalah al malul halal al amwal al halal harta yang halal Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Di dalam agama Islam Di dalam keyakinan kita Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w Memberikan kriteria Kebahagiaan materi Paragdima Islam itu Bukan diukur banyak sedikitnya Tetapi halal atau tidaknya Sebuah rezeki Sebanyak apapun duitnya Tetapi kalau tidak halal Yakin dia tidak bahagia Tapi kalau cukup rezekinya Dia bersyukur Dia ber, dia mengambil atau mendapatkan rezeki yang halal Insya Allah itu bagian Dari sifat-sifat atau kriteria Orang mencapai kebahagiaan sempurna di dunia Karena apa kadang-kadang kalau yang didapat itu tidak halal, dia mungkin palit untuk bersedekah. Atau kalau sudah cukup, dia mer terus merasa kurang. Mm -hmm. Tetapi kalau yang halal, yang halal betul-betul halal, yang akan menumbuhkan keimanan kepada Allah, membuat anak-anak saleh dan soleha, istri juga baik, hati mendiri bersyukur, itu yang disebut rezeki yang halal. Maka kriteria yang kelima ini adalah apabila orang hidup di dunianya dia memiliki rezeki yang halal, itu dia yang disebut bahagia. Bukan banyak, bukan. Tidak. Karena belum tentu orang banyak itu bahagia. Dan belum tentu orang sedikit itu susah. Belum tentu. Memang ada, memang anggapan... Logika kita kalau orang rezekinya susah itu uh, miskin. Hmm, Tapi enggak. apakah miskin itu tidak bahagia? Betul, ya. hmm. Belum, tentu. Belum tentu. Karena banyak orang miskin bahagia, jadi kaya tambah nggak bahagia. Hmm, yeah. Tambah susah. Hmm. Mungkin nggak kenal lagi saudaranya, nggak kenal temannya, temannya sudah berubah. Dia nggak enjoy lagi. Ini yang paling penting. Hmm. Kemudian yang keenam adalah... Orang yang disebut memiliki kebahagiaan sempurna di dunia itu apabila memiliki semangat untuk mendalamin agamanya. Jadi ini penting. Orang tidak hanya cukup banyak duitnya, tidak hanya cukup mengatakan beriman, tapi dia terus menambah ilmu agamanya ditambah untuk dipraktekkan. Tidak hanya cukup dia cukup untuk makan sebulan misalnya. Kemudian sudah cukup sholat jamaah. Yang lain tidak pedulikan tidak. Mm -hmm. Tetapi orang yang dikatakan bahagia sempurna di dunia menurut Ibnu Abbas adalah. Hatinya itu bertafak kohfidin. Mm -hmm. Dia berusaha untuk mendalami agamanya. Mungkin saat ini hanya dia tahu tentang sholat dan puasa. Maka dia akan bertambah bertanya terus mengaji mengkaji kepada orang-orang yang alim bukan kepada buku hmm. tapi kepada orang-orang yang dianggap alim untuk mengajari mana yang lebih baik hmm. mana yang lebih baik mana yang ingin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya sehingga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala hmm. ini yang keenam kemudian yang ketujuh sahabat-sahabat rasul fm adalah apabila Orang itu memiliki umur yang barokah, Umurnya berkah Umurnya panjang tapi berkah Berkah, tidak harus panjang oh. <laughs> Dia keberkahan ya. itu adalah yang disebutkan oleh Rasulullah Khairun nasi angfa'uhum linnas hmm. Umurnya dia itu sangat dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain Orang lain bahagia dengan keadaannya orang ini, dan orang ini sering membantu orang lain. Hmm. Ini yang disebut berkah. Hmm. Mungkin duitnya banyak, istrinya baik, anaknya baik, mungkin lingkungannya juga baik, hartanya halal, kemudian semangat untuk mengkaji Islam tinggi, tetapi gak pernah bermanfaat untuk orang lain. Hmm. Ini belum dikatakan sempurna. Tapi tujuh hal ini apabila dimiliki oleh seorang muslim. Maka dia dikatakan orang yang memiliki kebahagiaan sempurna oleh Imam Ibnu Abbas. Mm -hmm. Ini sini Mas Taufik. Kita akan tanya jawab. Baik kita punya waktu 6 menit Ustadz untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama langsung saja. Uh, Pak Ustadz. Uh, jadi kalau ada. An apa nih. Anak-anak kita baik-baik dan suami soleh. Itu semua ujian atau rizki. Lalu apakah anak laki-laki yang sudah dewasa wajib hidup dengan ibunya yang sudah janda? Apakah boleh maksudnya ya? Iya. Apakah boleh anak laki-laki yang sudah dewasa hidup dengan ibunya yang sudah janda? Ah ya itu pertanyaannya. Jadi mempunyai anak-anak yang baik, suami yang soleh. Hmm. Itu semua ujian atau rezeki Tadi ya, satu mengatakan begitu Bagaimana? Saya? Yang pertama kalau berdasarkan tadi Itu rezeki ah. Tapi rezeki itu harus Dijadikan sebagai Sarana untuk meningkatkan rasa syukur hmm. Hmm. Karena rezeki semakin Ditambah oleh Allah itu kata Rasul. Itu bagian dari ujian hmm. Apakah ketika di rezeki anak soleh Diberi anak soleh Kemudian is, suami yang soleh hmm. Terus dia sudah Sudah anak saya baik-baik kami sudah baik sudah. Ketika orang sudah berhenti di situ, dia tidak mensyukuri lebih baik lagi, maka kemungkinan dia akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki-rezeki yang lain. Mungkin bertambah solehnya lagi, bertambah baiknya lagi anak-anak, bertambah rezekinya karena kesolehan suami dan kesalehan anak-anak. Karena selama kita ini masih Hidup di dunia Belum berhenti rizki itu mm. Dan mungkin saja sampai di akhirat Karena ujiannya Sekarang kita lihat anak-anak kita Soleh Suami-suami mm. baik Bukankah masa depan uh, Umur itu masih panjang Betul. Dan kemungkinan juga kita di akhirat Masih butuh mm. Dengan doa-doa itu Kemudian kita lihat sekarang saleh Belum tentu nanti kalau meninggal dunia kita Didoakan oleh anak-anak mm, yeah. itu Maka kita anggaplah sebagai kenikmatan itu bagian ujian kita. Untuk meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kita. Gadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan uh, kita diberikan pasangan suami atau yang soleha. Hmm. Kemudian apakah anak laki-laki yang sudah dewasa. Wajib hidup dengan ibunya yang sudah janda. Persoalan wajib dan tidak itu tidak harus. Hmm. Mungkin yang dewasa itu. Mungkin. Uh, Uh, belum mampu untuk pisah, mm -hmm. belum mampu untuk uh, menghidupin ibunya, ya kalau tidur satu rumah ya nggak apa-apa. Atau memang nah. uh, karena sang apa anak ini belum punya istri, yeah. atau memang sang di keluarga sudah nggak ada keluarga lain, ibu yeah. tinggal sendiri. Sebagai untuk um, apa namanya menungguin ibunya. Menunggu ibunya? Wah itu masya Allah bagi seorang anak itu wajib. Menghidupin atau Melindungi ibunya, melindungi ibunya Apalagi Merawatnya. ibunya sudah tua Betul, misalnya ya. Masya Allah itu kewajiban seorang anak Dan sebuah ladang untuk kita beramal sholai Betul, di situ ya. ladang untuk kita masuk surga nah, Makanya kata Rasulullah Orang itu, anak itu rugi Dia mendapatkan ibu Atau bapaknya tua ada? Hmm. Dia tidak masuk surga Sayang Rugi lagi. itu, artinya apa? setua apapun itu ladang untuk masuk surga bagi anak-anak. Mumpung ibunya masih hidup. Iya betul. Hmm. Itulah makanya bukan kewajiban anak itu adalah uh, mengayomiin, menjaga orang tuanya hmm. agar tetap uh, bahagia di dunia dan hmm. akhirat. Wallahu a'lam. Hmm. Baik. Uh, Mudah-mudahan waktu cukup. Uh, satu SMS terakhir ini, Ustad mau apa nih? Mau Muflihun fihun ya, yeah. mau fihun di cilitan. Bagaimana ikhtiar atau cara mendapat istri yang saleha oh, yeah. <laughs> supaya mudah kehidupannya selalu cukup dan uh, bahagia di dunia syurga, begitu. Yang, herat, gitu yang tadi sebutkan, Betul. istrinya dah pasalnya begitu bukan? Uh -huh. Saya pergi penting bawa rezeki bukan uh -huh. begitu, uh -huh. tapi suamiku uh -huh. saya ini kuat menahan lapar, lapar tapi engkau kuat menahan api neraka. Eh, ini Mas Muflihun mudah-mudahan diberikan istri yang salehah oleh Allah SWT. Di dalamnya sebetulnya bahasanya agak luas itu, mm -hmm. tapi intinya adalah kata Rasulullah yang terakhir itu fahfah bidatintaribatyatag. Kan uh, ada empat itu kan perempuan hmm. yang salehah yeah. itu hartanya, uh, harta-nya ada keturunannya. keturunannya nasa, uh, itu. Tapi yang paling miskin. penting yang salehah adalah agamanya. agamanya. Mm -hmm. Dilihatlah agamanya. Dan bagaimana melihat agamanya? Jangan dilihat personal. Tanyalah kepada temannya. Tanyalah kepada mungkin orang tuanya. Tetangganya mungkin. Tetangganya atau orang yang dekatnya. Hmm. Karena adalah teman itu adalah. Biasanya seperti Mem yang mengumpulinya. Maksudnya hmm. dia berkumpul kepada siapa? Kalau kumpulannya ada orang-orang baik. insyaallah orang baik. Insya orang baik. Yeah. Tetapi kalau kumpulannya orang-orang yang tidak baik. Ya jangan dikatakan dia baik. Karena susah. Mm -hmm. Ah begitu. Insyaallah nanti kita bahas tentang istri solehah itu bagaimana. Baik. Intinya tanyalah kepada orang lain. <laughs> Allahumma ala misalab. Baik sahabat S.F.M. No, maaf karena waktu uh, azan maghrib kita tinggal 35 detik lagi, maka kita akhiri saja dialog cahaya sore bersama Ustaz Haji Muhammad Bukhari Muslim L.C.M.A. Baik uh, terakhir Ustaz 30 detik uh, untuk uh, closing sore ini. Ya, sahabat-sahabat rasa family rahmatya Allah Sekali lagi mohon maaf Karena banyak pertanyaan yang bisa dijawab Karena waktunya sangat mepet memang kita ini Mas Tafiq Tapi sebagai kesimpulan Untuk mencapai, Untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat Marilah kita banyak-banyak Membaca doa yang sering dibaca oleh Rasulullah Rabbana Atina Fit Dunya Hasanah Wafil akhiratih hasana wakinah ada benar ini minimal mm -hmm. karena tidak lain kita ini hidup adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan ya. akhirat mm -hmm. minimal usaha kita adalah doa tadi mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Amin. Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu almulafiqilakumamitariq wasallamu alikumarhamatullahi wa barokatuh.